Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum Bi ihsanin ila Yaumiddin Yaqulullahu azza wa jal Fi kitabihi al-karim Ya ayuhal ladhina amanu Ittaqullaha haqqa duqatih Wala tamutunna illa Wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadithi Kitabullah Wa khairal huda huda nabiyina muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wasyaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ikhwatifillah rahimakumullah di zaman itu pada masa jaya nya islam kekuasaannya bukan hanya meliputi daerah arab tetapi sampai ke negeri afrika meliar ke negeri Hindustan, bahkan di tanah Eropa Islam pernah berpijak kokoh di sana. Nah. Negeri Andalus tentunya sebuah nama yang tidak asing lagi untuk kita, sebuah kerajaan besar Kesultanan Islam yang membentang. Cakupan wilayahnya untuk sekarang ini Spanyol seluruhnya Sebagian Portugal Bahkan sebagian Prancis. Itu area Kekuasaan Andalus nah, Kita mengenal nama-nama besar dari negeri Andalus Alimam Al-Qurtubi Baik Al-Mufassir Maupun Al-Fakih Karena Limam Al-Qurtubi yang kita kenal di dalam deretan nama-nama para ulama besar. Ada Limam Al-Qurtubi yang ahli tafsir. Dan ada Limam Al-Qurtubi yang menjadi ahli fikih. Yang mensyarah kitab sahih muslim. Itu contoh Al-Qurtubi. Nah, berasal dari negeri Qurtub, Cordoba, kalau sekarang Kordova. Nah. Negeri Andalus selalu melahirkan ulama-ulama besar para ulama ahli nahwu seperti al-imam Ibnu Hisham rahimahullah juga berasal dari sana. Nah. Salah satu nama di dalam dunia fikih yang juga menggambarkan kekuatan ilmu di daerah Andalus adalah Al Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah. Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah. Kalau kita belajar fikih kemudian disebutkan di sana qala Abu Muhammad, qala Abu Muhammad Tanpa keterangan yang lain, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Hazm Hazmin Bayangkan kunyah Abu Muhammad Yang sering dan banyak dipakai oleh Para ulama, ternyata Bila disebutkan secara mutlak, tanpa ada Keterangan sedikit pun, di dalam bidang Fikih, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Ibn Hazmin Rahimahullah Ayah beliau seorang pejabat dalam kerajaan Seorang pejabat tinggi bahkan sehingga Ibnu Hazm adalah putra dari seorang pejabat. Nah, bahkan oleh ayahnya telah dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan kedudukannya nanti. Hidupnya Alimam Ibnu Hazm dari kecil sudah memang bergelimang harta dengan semua fasilitas yang ada, senang, bahagia dan seterusnya. Ini Alimam Ibnu Hazm rahimahullah. Hingga pada suatu saat Usia beliau, itu, beliau saat itu sudah hampir mencapai 30 tahun Kurang lebihnya Katakanlah sudah tua, sudah dewasa Alimam Ibnu Hazm rahimahullah Suatu saat nah, Melayat Atau melakukan takziah Karena sahabat kental ayahnya Meninggal dunia nah, Beliau ikut berangkat Kemudian Masuk ke masjid, masjid besar Masuk ke dalam masjid Beliau langsung duduk Sekian banyak orang yang ada di sana Kemudian mengingkari Al-Imam Ibn Hazm, kok begini, kok begini, kok begini? Kenapa? Al-Imam Ibn Hazm Rahimullah tidak melakukan Salat tahiyyatul masjid Tapi langsung duduk Diingkari oleh para ulama yang ada di sana Nah, barangkali Mereka-mereka, para ulama itu Rahimullahullah, lebih memilih pendapat Bahwa salat tahiyyatul masjid Hukumnya wajib Hukumnya wajib Karena jumhur ulama' Menyatakan sholat tahiyatul masjid hukumnya mustahab Tidak sampai pada tingkatan wajib Barangkali waktu itu para ulama yang hadir Di dalam masjid Mereka lah yang berpendapat bahwa Sholat tahiyatul masjid wajib hukumnya Sehingga konsekuensi dari pendapat ini Ketika mereka menyaksikan Ibnu Hazm Rahimahullah Masuk masjid tanpa sholat dua rokat Langsung duduk diingkari Diingkari itu ternyata berkesan sekali di dalam hati Al-Imam Ibn Hazm Betul-betul berkesan, membekas nah, Setelah itu proses pemakaman jenazah sampai selesai nah, Kemudian setelah Salat asar Beliau rahimullah kembali masuk ke dalam masjid, di lokasi yang sama nah, Kemudian beliau salat Tahiyyatullah Siddur Rakaan Kenapa? Karena merasa Tadi pagi sudah berbuat salah Masuk masjid Tidak sholat dua tahiyat sholat, sholat sunnah Tahiyatul masjid nah, Dua rokaat Lalu diingkari oleh ulama yang hadir ketika itu Nah karena kenangan ini cukup membegas Maka pada sore harinya Setelah selesai pemakaman jenazah Beliau masuk masjid Sholat, eh, sholat tahiyatul masjid dua rokaat Diingkari lagi oleh para ulama Diingkari Bingung ibnu Hazm Enggak sholat diingkari, sholat juga diingkari ibnu Hazm kemudian bertanya, kenapa kalian ini? Tadi pagi saya masuk, enggak sholat diingkari Sekarang saya sholat diingkari Kata para ulama, iya, karena ini Waktu terlarang untuk melaksanakan sholat Selesai, -selesai sholat asar Menurut mereka yang hadir ketika itu nah Akhirnya Al-Imam ibnu Hazm rahimahullah Tersadar bahwa ternyata puluhan tahun hidupnya di dunia itu habis sia-sia, sesuatu yang sifatnya apa namanya keseharian, sholat tahiyatul masjid saja, beliau tidak menguasainya, maka waktu itu juga alimam ibnu hazm bertanya kepada mereka tunjukkan kepadaku orang yang paling alim di tempat ini siapa, fulan bin fulan bin fulan, sejak itu alimam ibnu hazm rahimuhullah taala talabul ilmi syari manantud ilbu agama lebih serius Lebih banyak Dan lebih konsentrasi lagi Disitulah awal mula perjalanan Al-Imam Ibn Hazim Rahimullah Sampai kemudian menjadi ulama besar Di zamannya Nah, Artinya Ada pengalaman spiritual nah, Ada sebuah kesan yang membekas di dalam hati Sehingga mendorong Al-Imam Ibn Hazim Rahimullah Untuk kemudian Belajar, belajar, belajar dan belajar Menuntut ilmu agama Nah Nah, mestinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mestinya masing-masing kita juga punya pengalaman pribadi. Seharusnya pengalaman pribadi tersebut sudah cukup untuk mendorong kita belajar lebih dalam tentang Islam. Nah, ketika kita dihadapkan dengan berbagai persoalan dan kita tidak paham, tidak mengerti, jalan keluarnya itu seperti apa? Mestinya itu semakin mengukuhkan kita. Ayo belajar agama. Karena persoalan apapun yang dihadapi, ada jawabannya di dalam Islam. Bukan hanya karena kita gagal menyelesaikan masalah yang sifatnya ukrawi. Bahkan sesuatu yang sifatnya duniawi sekalipun, ada jawabannya di dalam Islam. Nah, kegagalan kita untuk meraih keinginan. Kekecewaan kita karena harapan yang tidak terwujud. Itu semua tidak akan terjadi Kalau kita mampu Menghabiskan waktu di dalam mempelajari Islam Ingat Bukan hanya urusan akhirat Persoalan yang sifatnya duniawi sekalipun Jawabannya ada di dalam Islam Maka Setiap kali ada persoalan yang muncul Masalah yang dihadapi Baik pribadi, keluarga, rumah tangga Hidup bertetangga Dalam sebuah keluarga Yang besar, keluarga besar itu harusnya memantik semangat kita, nah meledakkan tekad kita untuk kemudian belajar lebih baik, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, barakallah, Ovibul. Sekarang sebagai contoh kecil, nah ada ini contoh aja ya, ada seseorang jualan. martabak mini lah atau martabak mini ya terang bulan terang bulan tapi terang bulan yang kecil itu. martabak mini terang bulan ternyata dari hasil menjualnya itu pendapatan yang dia raih dalam keseharian pas-pasan padahal dia punya istri punya anak Nah, kebutuhan dia banyak belum lagi kalau dihadapkan dengan keperluan untuk belajar agama. Mumpu. Hasilnya pas-pasan. Ini masalah. Ini kasus. Sebuah kasus masalah. Dia dihadapkan dengan berbagai macam kepentingan dan kebutuhan, tetapi ternyata pendapatan yang dia raih tidak seimbang. Ini kan masalah. Nah. Duniawi ini tidak terkait dengan akhirat kita, secara umum demikian. Ini duniawi, pekerjaan, nafkah sehari-hari. Nah. Subhanallah ternyata di dalam Islam itu diajarkan juga bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Nah. Yang seharusnya mendorong kita, ya sudah kalau begitu belajar Islam. Karena di dalam Islam bukan hanya urusan akhirat yang diajarkan, dunia sekalipun diajarkan tetapi tetap diarahkan bahwa dunia yang telah kita dapatkan mestinya mendukung kita untuk beribadah, mengejar rida dari Allah Subhanahu SWT mensukseskan cita-cita akhirat kita nah, martabak mini nah, akhirnya dia belajar Islam lebih dalam ternyata di dalam Islam diajarkan nah, dalam melakukan jual beli itu ada adab-adab yang mesti diperhatikan ada nilai kejujuran yang harus dijunjung tinggi. Nah, ada semangat yang mesti dijaga. Nah, demikian juga ada sekian banyak kemudahan yang mestinya dilakukan dan diterapkan oleh seorang penjual. Nah, membangun kepercayaan kepada para pelanggan. Nah, tentunya disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wataala. Ternyata dia teliti Usaha dia ini mas, Sebenarnya masih bisa dikembangkan Nah Setelah konsultasi Dengan orang yang dipandang memiliki Ilmu tentang agama Akhirnya dia mendapatkan jawabannya Kenapa pendapatan itu pas-pasan Satu Martabak mininya saja tidak punya merek Tidak punya brand Namanya apa Martabak mini milikmu Tidak ada Ustaz Cuma martabak mini aja keliru. Orang menjual itu harus punya nama. Martabak mini sukses. Martabak mini apa? Moro seneng. Martabak mini Semangat belajar. Martabak mini ayo ngaji. Martabak mini Jangan menyerah. Martabak mini yakin. Martabak mini tawakil harus ada namanya. Iya. Satu kemudian jualan itu harus bersih karena sasarannya adalah anak-anak orang tua manapun tidak akan merekomendasikan juga tidak akan mengizinkan anak-anaknya jajan dari penjual yang terlihatnya kotor harus bersih nah, beronjongnya itu kotak di belakang yang kanan kiri itu diperbaiki, diperindah dicat, dibuat rapi, betul-betul rapi indah, bagus nah, tempat menyimpan gula, menyimpan coklat, berbagai macam selai. Betul-betul bersih, dipilih yang paling baik. Setiap hari sebelum berangkat dilapin semua, bersih, kinclong. Kan gitu ya. Subhanallah. Ini sudah menjadi daya penarik. Orang tua kalau misalkan lihat anaknya jajan, yang sana aja lah itu yang jualan martabak mini itu itu bersih itu, Jangan yang sana kemproh, kotor. Misalkan. Lihat, orang jualan sudah bisa menarik. Nah, yang ketiga, ini kan objeknya anak-anak yang beli. Senangkan anak-anak itu. Berikan bonus sini, sini sini. Kumpul dulu. Mau dengar cerita enggak? Gitu. Ceritanya tentang sahabat Nabi sambil berdakwah. Subhanallah. Pasalnya bukan menggunakan agama untuk mencari dunia. Pasalnya adalah mencari dunia sambil mendakwahkan agama. Sini sini sini, daripada dikenalkan dengan Naruto Shippuden atau diceritakan tentang Sincan atau diceritakan tentang film kartun Kabuto dan yang semisalnya Doraemonku Sailor Moon Satria Bajah Hitam Hafal juga kita Karena itu Tontonan waktu masih kecil, sekarang gak lagi nah, Masih kecil dulu pasal sekolah Nah Daripada yang seperti itu diajarkan sini nah, itu. Om mau cerita nah, itu Om Tapi ceritanya pendek Karena waktu istirahatnya kan juga pendek nih Sekolah-sekolah Atau di TK Atau dimana di penurusan pesantren jualannya ini tuh Masin sana. Hmm. Kan itu. Ini cerita nih, ceritanya sahabat Abu Bakar Ashiddiq, cerita sedikit aja. Da. Da. Anak-anak yang penting dekat dengan kita sedikit. Kan akhirnya apa? Beli martabak mininya, laku keras, mereka semakin dekat. Nah, sediakan air minum gratis. Yang namanya anak-anak sekolah kan senangnya lari, main gitu. Seringnya mereka haus, siapkan air minum gratis hanya untuk yang beli martabak martabak mini. Kan itu ayo ngaji tadi. Martabak mini ayo ngaji, sediakan air minum. Kan itu ini gelas minum. Oh, sih tempatnya itu khusus untuk yang beli martabak. Anak-anak, waduh mau minum gratis. Sana aja, beli martabak dapat air minum gratis. Air minum. Masyaallah, air minum kan murah ya. Masak sendiri air minum galon, subhanallah. Kan itu. Kemudian kotaknya itu yang kanan kiri itu kan space iklan itu. Ruang iklan eman-eman kalau dibiarkan kosong, tulisi menerima pesanan martabak mini ayo ngaji, hubungi misalkan mukhtar 081578122836, itu nomor saya kan gitu. kan gitu ya, tulisi di bawahnya beli 10 gratis 1, beli 100 gratis 10, beli 1000 gratis 100 tetap untung itu, Hah? sama kan? cuman kan orang lihatnya, gratisnya 100 dia gak lihat belinya harus 1000 biji Gratis 100 kok, uh, Wah, beli. Kan itu subhanallah, itu semua kita dapatkan di mana? Di dalam Islam. Jangan dipikir yang seperti itu tidak diajarkan di dalam Islam. Lihat para sahabat, bahkan Rasulullah SAW sebelumnya memang piawai di dalam berdagang. Kan begitu. Nabi alaihi salatu wasallam kenapa? Faktor apakah yang membuat ibunda kita Khadijah bintu Khuailid tertarik dan jatuh cinta kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kejujurannya. Ya kan? Ketika berdagang amanah, dipercaya Selalu memberikan untung Sallallahu alaihi wa alaihi wa Dicoba sekali, dua kali Selalu seperti itu, untungnya pasti lebih besar Dibandingkan orang lain yang dipercaya nah, Itu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Diperintahkan oleh Khadijah sebelum menjadi suaminya Sana bawa barang dagangan ini ke Kesham nah, Beliau orangnya jujur nah, Di zaman ini yang paling susah itu adalah Mencari orang jujur Mencari orang jujur Jadi kalau sampean jujur Pasti sukses Walaupun mungkin di tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga Ditikam Diinjek-injek sama orang Tidak ada masalah Suatu saat orang akan menjadi orang yang paling jujur Nah Orang kalau jujur itu Masya Allah Orang kalau tidak jujur Itu mungkin sukses tahun dua tahun Sekali ketahuan tidak jujur Dia akan ditinggalkan Nah Tapi kalau jujur Masya Allah Mau dimahalkan sekalipun Saya percaya sampe-sampean Enggak ini Banyak anternya Enggak kan gitu. saya percaya sama sampean. Ya. Nah, misalkan ada Ikhwan kita bengkel, bukan Mas Roy. Nah, ada bengkel Ikhwan kita, Mas Allah jujurnya mas luar biasa, jujur betul-betul pekerjaan itu berkualitas sekali. Itu sampai orang lain ngantri motornya tuh satu minggu dua minggu ditunggu. Orang apa apa mas? Yang penting yang penting motorku kamu yang perbaiki. Tapi antrinya sekian banyak iya. Kenapa? Jujurnya itu amanah. Bukan cuma bagian luarnya aja yang diperbaiki Dalamnya teliti semua Ya memang berkualitas profesional Subhanallah kan itu? Jadi jangan dikira Belajar agama itu cuma sifatnya Akhirat saja, baca Al-Quran Baca hadis Nabi alihi s.a.w Islam lebih sempurna dari yang kita bayangkan Islam itu lengkap Mengatur semua aspek dan lini kehidupan kita Nah Tadi kembali kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Beliau sudah dari kecil berdagang kan ya dididik di, Dikondisikan nah, Kemudian diajari oleh pamannya Abu Talib Untuk berdagang Sampai akhirnya dewasa seperti itu menjadi seorang pemuda yang dipercaya Bawa barang dari Mekah Dijual ke Syam Karena jujurnya pelanggan banyak Kita kalau sudah jujur Kita hargai misalkan 10 ribu aja Uang 20 ribu udah buat sampean aja 10 ribu Harganya 10 ribu, tapi kita dapatnya 20 ribu Kenapa? Orang orang itu dengan Tulus dan ikhlas, sudah buat kamu aja nah, Tapi kalau misalkan kita sudah Berbohong, walaupun Jual murah, gak akan ada orang mau beli Karena kita ketahuan ternyata bohong Nah, bawa barang dari Mekah Ke Syam, dijual di sana. Setelah dijual habis, Nabi Muhammad Membeli barang-barang dari Syam Nah Beliau menawar, insya Allah, Dibawa pulang ke Mekah, dijual ke Mekah Untungnya luar biasa modal 10 dibawa ke ke Syam misalkan untungnya 5, berarti beliau dapat 15, 15 itu dibeli untuk barang kemudian lagi ke Mekah, bisa dijual sampai mendapatkan 25 10 jadi 25, untungnya 15 nah, ini Rasulullah s.a.w maka di dalam Islam itu selain kitabus salat tata cara pelaksanaan salat dari takbiratul ihram, bahkan sebelumnya Tata cara syarat-syarat sah sahnya sholat Sampai selesai sholat Itu pembahasan yang paling panjang Nomor dua, pembahasan tentang jual beli Kita bul Nah, Karena inti dari Usaha manusia itu kembali kepada jual beli Peternakan, perikanan, perhutanan Semua kembali kepada jual beli Bagaimana dia membeli, bagaimana dia menjual Coba sekarang pekerjaan yang tidak ada aktivitas jual belinya, apa? Semua kan kembali kepada jual beli Nah, semua kembali kepada jual, jual beli. Ada yang tanpa jual beli? Coba berikan contohnya. Nelayan. Pakai jual beli juga kan ya? Hasil tangkapannya. Kalau tidak dijual bagaimana? Bahan-bahan dan modalnya untuk dia nelayan seperti apa? Kan itu. Sopir? Dia ya beli bensin. Beli onderdil dan seterusnya. Tukang? Sama juga. Karena yang di dalam Islam itu, yang namanya jual beli itu ada jual beli barang, ada jual beli jasa Subhanallah Jadi penting itu kita pahami, di dalam Islam kenapa kok Pembahasan tentang buyuk, jual beli itu begitu luas, lebar Karena inti dari usaha orang di dunia itu adalah jual beli Maka Islam sangat memberikan perhatian sekali dalam hal ini nah, Jadi tidak usah khawatir anak-anak kita ke depan nanti itu mau kerja apa Tinggal diajari cara menjual, cara membeli yang baik itu seperti apa Yang jujur, amanah dan terpercaya Tinggal permasalahannya kan Apa yang kita jual dan bagaimana kita menjualnya Kan begitu Kalau di Indonesia mudah sekali Karena di Indonesia itu Barang bekas laku Barang palsu laku Barang imitasi laku KW2, KW3, KW4, KW10 Tetap laku Barang curian laku Sampah laku juga Jadi kita tidak usah berpikir Apa yang dijual semua bisa dijual Sampai orang bilang di Indonesia harga diri aja bisa dijual nah, gitu. Tinggal bagaimana kita men menjual Caranya itu loh, trik menjual Semua diajarkan di dalam Islam, tidak usah khawatir Contohnya tadi martabak mini Coba, kan gitu ya Selain itu misalkan untuk menarik anak-anak Bawa bola kecil, buat gawang kecil-kecilan gini Ayo yang bisa masukkan dapat martabak satu untuk membangun keakraban dengan anak-anak itu, para pembeli, pelanggan kita itu, betul butuh diservis anak-anak itu. Nah, ini, subhanallah. Itu contoh kecil saja, jangan terlalu panjang nanti dikiranya bukan talim. Saya pelajaran wira swasta, entrepreneur repot lagi. <laughs> itu contoh kecil saja. Maksud saya, barakallahu fiqum, di dalam Islam itu lengkap. Dalam Islam itu lengkap. Misalkan orang beli martabak mini 10 atau 5, disekasi kertas kecil, ucapan terima kasih. Naam, Anda telah membantu kami dengan membeli barang milik kami. Jangan kapok. Tulisan seperti itu. Begitu. Nah, begini. Kayak itu. Kemudian dikasih alamat. Subhanallah. Nanti nyuruh orang misalkan kamu tak gaji mau enggak 100 ribu tapi tugasnya menyebarkan apa namanya? menyebarkan brosur ini dari ujung jalan sini sampai ujung jalan sana. Semua harus kamu masukin ya. Tawaran martabak mini. Nah kualitasnya terjamin komposisinya ini ini ini ini kasih foto sedikit ini hasilnya bagaimana musibah ikhtiar dari manusia orang beli dan tidak beli itu kan urusan Allah subhanahu wa taala kita kembalikan kepadanya tinggal doa dan tawakal yang penting kita sudah ikhtiar berusaha menawarkan barang kita itu dimaksud dengan cara menjual. Abu Bakar Saudagar Kaya Raya Uthman bin Affan Saudagar Kaya Raya Abdurrahman bin Auf seperti itu juga Saudagar Kaya Raya Dari mana mereka menjadi Saudagar Kaya Raya Kalau tidak memiliki ilmu, cara menjual itu seperti apa Nah, di dalam Islam itu ada Artinya Bukan hanya kesempitan hati Yang mendorong kita untuk belajar agama Bukan hanya kesadaran kita Untuk semakin dekat kepada Allah Kemudian yang mendorong kita belajar agama Semua yang kita alami di dunia ini Mestinya menjadi sebab kita semangat belajar agama, Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nah, Al-Qur'an ya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Nah, ada seorang ulama nahwu besar di akhir zaman ini, namanya Al Azhari. Nah, itu gelarnya, namanya saya lupa, tapi gelarnya Al Azhari. Yang dinisbatkan ke Universitas Al-Azhar Mesir Ini beberapa puluh tahun yang lalu nah, Kitab-kitabnya Dalam bidang nahu banyak sekali Bisa mu'tamat Menjadi referensi utama Ketika kita membahas nahu Al-Imam Al-Azhar Untuk kitab-kitab nahu Apa sebabnya beliau belajar agama Pada waktu itu sudah tua Ibnu Hazm tadi belajarnya bukan dari kecil Setelah dewasa tapi menjadi imam min Islam. Al-Azhar ini Cuma buruh kasar Di Universitas Al-Azhar Zaman itu, bukan zaman sekarang Di zaman itu nah, Tugasnya itu buruh kasar Tugasnya apa? Cuma menyalakan Dan mematikan pelita Karena zaman dulu belum ada listrik Cetak, cetik, cetak, cetik enggak ada Al-Azhar itu begitu luas Tugasnya apa? Cuma Nyalakan, pemantik api Nyala kan begitu, nanti kalau sudah pagi atau malam yang sudah ditentukan waktunya tugasnya mematikan puh, puh, puh, puh. itu sehari-harinya sampai suatu saat Baraka Lovik, dalam satu kesempatan karena kelalaiannya pelita yang bahan bahan bakarnya kan minyak ya pelita zaman dulu ya bahan bakarnya itu jatuh Dan minyaknya itu kemudian sampai membuat buku-buku mahasiswanya, mahasiswa di sana itu basah terkena minyak mahasiswanya marah besar Al-Azhari dibanggil, dasar bodoh kamu ini dibilang bodoh, matang matang itu maksudnya emosi juga dia dibilang bodoh bodoh kamu ini, what? marah marahin subhanallah itu menjadi sebab beliau kemudian meninggalkan pekerjaan kasarnya itu, lalu belajar agama, belajar nahu, jadi imam Bayangkan, hanya karena kata-kata Dasar bodoh kamu itu Tergerak hatinya untuk apa? Untuk belajar agama Nah Dan para ulama kita rahimahumullah Banyak yang hanya Mendengarkan beberapa kata saja Itu menjadi sebab mereka semangat belajar agama Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nah, Kesadaran Bahwa hidup ini harus dilalui Dengan ilmu yang cukup Kesadaran bahwa orang-orang yang jahil dan bodoh itu Hidupnya susah Rugi, berat nah, Capek Orang bodoh itu nah, Jangankan urusan akhirat Urusan dunia saja Kalau kita tidak memahami Tentang apa yang akan kita lakukan Itu hanya menghabiskan waktu saja kok Hanya menghabiskan waktu Bengkel misalkan Orang kalau gak ngerti bengkel Ada sedikit kerusakan di motornya Semua dibongkar Cari satu-satu mana dia merasa, wah sudah sudah macet cari, merasa. Kenapa? Karena dia nggak ngerti ilmunya, capek. Tapi coba kembalikan kepada ahlinya. Tidak perlu bongkar, cuma, nyalakan starter. Oh ini ini yang kena ini. Set, buka, set, bagus. Jalan. Mobil juga seperti itu. Nah, kalau kembalikan kepada ahlinya, coba nyalakan starter. Oh yang kena ini-nya ini, dibongkar selesai. Tapi kalau tidak tahu ilmunya dibongkar dari belakang sampai kap depan cari mana ini. Nah, apalagi urusan akhirat sampai yang akan mengantar kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, artinya nah. Mashyiral Muslimin Rahimahumullah yang dimudahkan dengan rahmati Allah Huazzeewajal. Nah, ada banyak alasan, ada banyak alasan yang mestinya membuat kita tergerak hati untuk lebih serius belajar Islam agar kita lebih banyak meluangkan waktu dan kesempatan belajar Islam. Nah, siapa diantara kita yang tidak ingin dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Semuanya ingin. Siapa yang tidak ingin derajatnya ditinggikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Semuanya ingin. Tapi untuk mencapai kesana, mencapai kemuliaan, mencapai kehormatan, mencapai derajat-derajat yang tinggi, caranya bagaimana? Belajar tentang Islam. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al Quran, "Yerfain Allahuladzina amanu min Kum waladzina uzuul ilmah" derajat Allah akan mengangkat derajat ke arah yang lebih tinggi untuk mereka orang-orang yang beriman. Lebih-lebihnya lagi, waladzina uzuul ilmah mereka yang memang belajar sehingga mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa taala. Semakin luas ilmu kita akan semakin tinggi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diamalkan. Bukan ilmu sekedar ilmu, tetapi tidak diamalkan, tidak disampaikan. Ilmu yang diamalkan juga disampaikan dan didakwakan kepada orang. Ini akan membuat kita ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ikhwati filah yang dimuliakan dari rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dulu Para ulama kita Ulama ahlul hadith Motivasi mereka untuk Belajar agama Mencari Mengumpulkan dan meneliti Hadith-hadith Rasulullah SAW Motivasi mereka sangat banyak sekali Salah satunya karena ingin Dikumpulkan Dan dikelompokkan di dalam golongan para nabi dan para rasul alaihi wassolatu wassalam. Nah. Karena pada hari kiamat nanti masing-masing akan dikumpulkan dalam kelompoknya. Orang yang senang salat dalam barisan orang yang senang salat, orang yang senang sedekah digabungkan bersama dengan orang-orang yang senang sedekah dan begitu. Sebaliknya juga sama orang yang berbuat jahat, para penipu, para pembohong digabungkan menjadi satu, para pengkhianat digabungkan menjadi satu semua. Nah, dan di sana ada golongan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasalam. Nah, para ulama termasuk mereka yang digabungkan bersama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasalam. Nah, sehingga para ulama itu semangat sekali untuk mencari ilmu, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Dengan harapan besok pada hari kiamat yub'ats ma'al anbiya wal mursalin, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta digabungkan bersama para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Nah, wassalam semangatnya luar biasa, cari ilmu cari ilmu, cari ilmu, harapannya apa? nanti ada di belakangnya Nabi Muhammad s.a.w. pada hari kiamat nanti nah, jadi mereka kenapa begitu bersabar mencari ilmu, menahan haus, lapar dahaga, mereka rela berpisah, meninggalkan keluarga dan orang tua, mereka kemudian meninggalkan kampung halaman, menahan rindu Nah, siang dan malam, siang yang panas ditembus, malam yang dingin kemudian dilewati. Nah, ribuan kilometer ditempuh berjalan kaki. Nah, dengan berbagai ancaman, kenapa mereka lakukan ini semua? Karena ingin digabungkan di dalam golongannya para nabi dan para rasul alaihi musta'ala dhuhaasalam. Nah, siapa yang tidak ingin digabungkan bersama nabi shallallahu alaihi wasallam? Semuanya ingin. Nah, oleh sebab itu para ulama begitu kukuh dan istiqamah untuk mempertahankan status mereka di dalam menuntut ilmu, walaupun tawaran menggoda, walaupun dunia datang untuk meruntuhkan semangat menuntut ilmu, itu tidak dihiraukan, diacuhkan demi digabungkan bersama dengan para nabi dan para rasul alaihi musta'la wassalam. Alimam Abu Hanifa rahimahullah itu sampai dicambuk. Di penjara, diancam hukuman mati. Alimam Abu Hanifa, apa alasannya? Karena tidak mau diangkat sebagai pejabat. Wo, kalau zaman sekarang, dicambuk aja mau, di penjara nggak apa-apa. Yang penting setelah keluar jadi pejabat saya. Nah, kalau di zaman itu para ulama tidak dipaksa, betul-betul dipaksa untuk jadi pejabat, menolak, betul-betul ditolak. Nah kamu jadi pejabat itu sampai dipaksa kok diancam mati. hati, kamu jadi pejabat, kalau enggak saya bunuh kamu ada enggak di zaman itu sekarang di zaman ini, kalau enggak kalau sekarang, pihak caranya biar saya jadi pejabat, akan saya lakukan apa saja yang penting saya jadi pejabat kalau zaman itu enggak, kamu kalau enggak jadi pejabat mati loh enggak ada kampanye ya. enggak ada uang keluar enggak ada sogok menyogok, enggak ada dil-dil di belakang layar ini langsung tawaran, bahkan perintah dari penguasa tertinggi khalifah, kamu jadi tawzi Pejabat yang memutuskan perkara Yang ucapannya didengar Bisa menerapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam Itu ditolak oleh Al-Imam Abu Hanifah Ditolak oleh Muhammad bin Wasi Ditolak oleh Sufyan Al-Tawri nah, Dan sekian banyak ulama Yang lainnya menolak Untuk dijadikan pejabat Bahkan ada yang pura-pura gila Ada yang pura-pura gila Dapat kabar Ini sebentar lagi Putusan dari Khalifah datang Untuk memaksanya, dijemput paksa diangkat sebagai seorang penguasa pejabat masuk dalam pemerintahan nah, dengar berita seperti itu keluar dari rumah nggak pakai sandal bajunya dibalik kemudian jalan di tengah pasar saya bilang ah <tuk> pera peragi lah nggak pakai sandal nggak pakai sandal telanjang kaki bajunya dibalik yes, pokoknya <tuk> itu tim yang datang dari khalifah loh ini yang mau dijadikan pejabat ya nggak bener laporan khalifah, orangnya gila dan orangnya gila kalau khal khalifah, orangnya gila sudah oh, kayak jadi, padahal cuma apura-pura -apura aja biar tidak jadi pak jabat, subhanallah nah alimam abu kilabah juga seperti itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya karena dikejar-kejar oleh penguasa diangkat menjadi pejabat negara, gak mau tunjangannya besar loh kan itu itu gak nyogok nyogok. Tidak ada korupsi, tidak ada KKN Nah, tidak ada Apa yang menghadirkan saksi palsu Tidak ada, tidak ada kampanye Tidak ada penyampaian visi dan misi Otomatis jadi pejabat, kauzi tertinggi Jaksa agung, hakim agung Tidak mau Beliau ditanya, apa sebabnya Anda lakukan ini semua Jawaban dari Al-Imam Abu Kilabah Dan yang lainnya, Rahimahumullah Karena aku ingin hari kiamat nanti Dibangkitkan bersama Dengan golongannya para nabi dan para rasul karena penguasa itu ada kelompoknya sendiri. Jadi para penguasa pemerintah pejabat itu itu berbeda dengan golongan yang para nabi dan para rasul ini, pisah. Nah, sementara para ulama ingin besok hari kiamat dibangkitkan dan dikumpulkan, yusyarun maal ambiyah iwal mursalin ingin dikumpulkan bersama para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Ini motivasi mereka untuk kemudian belajar belajar belajar belajar. Nah. Tanpa ada istilah mengenal terlambat Sudah tua, tidak bisa apa-apa Sekian banyak ulama Rahimahumullah Mereka belajar Islam setelah tua Seperti yang saya ceritakan tadi Al-Imam Al-Azhari Rahimahullah Itu 40 tahun lebih umurnya Baru kemudian ngaji, belajar Nahu Sebab jadi ulama besar Al-Imam Yahya an Nahwi Seorang ulama besar dalam bidang Nahu Itu dulunya nelayan nah, Nelayan bukan untuk mencari ikan Nelayan apa? upah untuk menyeberangkan orang dari apa namanya dari, dari satu daratan ke daratan yang lain ke pulau daratan. Daerah operasinya waktu itu Mesir. Al Imam Yahya An-Nahwi rahimahullah sudah 40 tahun lebih usianya. Tetapi yang menjadi langganan Al Imam Yahya bin Nahwi sebagainya adalah para santri talabatul ilm. Jadi kalau para santri itu yang sudah naik kapalnya untuk diseberangkan dari daratan menuju sebuah Daratan yang lainnya Itu pembicaraan kan tentang nahu, ilmu, ilmu, agama ilmu agama Akhirnya tersadar Kata Yahya An-Nahu dalam hatinya Saya ini hidup 40 tahun di dunia Tahunya cuma dayung kanan, dayung kiri Muter, balik lagi Apa gunanya ini semua Pulang ke rumah, kapalnya dijual Biayanya kemudian untuk digunakan Belajar agama Jadi ulama besar Rahimahumullah Nah itu kan apa namanya? beliau dan contoh-contoh ulama yang lainnya tersadarkan dengan sebuah kenyataan yang ada di hadapan mata. Nah, ada sebuah motivasi yang membuat dan mendorong mereka untuk kemudian sadar oh iya. Ternyata waktu yang kita habiskan di dunia ini, nah, lebih banyak mengarah kepada kesia-siaan. Hura-hura, senang-senang. Adapun waktu yang kita gunakan untuk belajar agama, ternyata masih sangat kurang coba kalau kita hitung-hitung sendiri, nah dalam kesendirian dan dalam, dalam kesepian kita, coba deh hitung umur kita sekarang berapa puluh tahun, yang kita gunakan untuk belajar agama, yang kita gunakan untuk memperdalam pemahaman tentang Islam, yang kita gunakan untuk membaca sirah dan sejarah Rasulullah serta para sahabat, itu berapa persennya? Nah, lebih banyak dihabiskan untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Nah, apa belum sadar-sadar juga? Itu Pak Muh. Apa oh, urusan saya juga. Nggih Pak Yona. Nggih. Karena kemarin berangkatnya bareng Pak Yona sama Pak Mul. Jadi yang disampaikan Pak Yona dan Pak Mul kami itu. Mau kapan lagi kan begitu. Coba sekarang sebab taubatnya Al-Fadhal bin Iyad rahimallahu. Kan karena pertanyaan kapan lagi? Arab tekan kapan kan itu? Mau sampai kapan kita seperti ini? Pertanyaan itu yang kemudian membuat Al-Fadhal bin Iyad rahimallahu taubat jadi begal kelas kakap jangan macam-macam Al Fadhil bin Iyad itu begal kelas kakap yang dibegal bukan cuma motor ini yang dibegal kafilah besar aja sendirian Al Fadhil bin Iyad itu membegal karena keahlian apa ke, bila dirinya luar biasa Dan punya nama angkat nama memang di di apa di daerah tersebut Al Fadhil bin Iyad rahimahullah dari kecil sampai besar sampai tua itu sudah dunia Kegelapan dan dunia kejahatan itu pasti mengenal nama Al-Fubail bin Iyad. Kalau sudah disebut Al-Fubail, orang merinding, takut orangnya dengar kemudian, uh oh, nanti orangnya dengar. Jangan macam-macam, jangan asal sebut namanya Fubail. Itu dia punya telinga, punya mata di mana-mana. Dan itu saking menakutkan ya Al-Fubail bin Iyad itu. Nah, sampai akhirnya suatu saat, Nah barakallahu fikum Al-Fubail bin Iyad ingin menggarong ya Beikal. Ada daerah operasi khususnya di sana malam dan gitu. Ada satu rombongan kafilah mau lewat jalur itu hutan itu. Jangan. Ini sudah malam, kita nginap aja, cari tempat menginap. Di sana ternyata ada bangunan yang rusak, tidak ditempati, mereka istirahat di sana, menginap di sana. Ternyata di situ ma mereka masih bercakap-cakap. Sekarang aja berangkat aman waktunya enggak besok-besok. Baru mereka menyatakan, "Jangan, ada Fudail bin Iyad di daerah sini." Ternyata percakapan mereka didengar oleh Fudail bin Iyad. Sadar fudhal min iya Loh, sampai seperti ini Takutnya orang sama fudhal bin iya Beliau akhirnya tersadar nah, Dalam Kisah yang lain disebutkan, sadarnya Karena al-fudhal min iya Mendengar suara bacaan al-Quran Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Alam yakni lilladhina amanu Antakhsyakulubuhum lidikrillah Apakah belum tiba saatnya Untuk orang-orang beriman khusyuk hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa urung wayah itu, Pak, Pak? Sampai kapan seperti ini? Nunggu pas kita enggak bisa apa-apa. Nunggu pas apa? Badan dan tulang kita sudah rapuh. Nah, kemudian menghabiskan kekuatan serta masa muda kita untuk yang seperti itu. Mestinya kekuatan kita dihabiskan untuk Belajar Islam, mengamalkannya, menyeberluaskannya. Sekarang ini umat Islam sangat memerlukan pencerahan. Umat Islam sangat membutuhkan penjelasan dari kita. Tentang Islam itu yang benar seperti apa. Islam itu bagaimana harus diamalkan. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itulah fondasi utama kita dalam beribadah. Masyarakat kita sangat memerlukan penjelasan tentang itu. Siapa yang akan menjelaskannya kalau bukan kita? Nah, kita yang sudah diberi kesempatan oleh Allah SWT mengenal jalan yang lurus, jalan-jalan kebenaran ini. Nah. Maka Al-Fubail bin Iyad rahimahullah bertaubat karena mendengar ayat tadi dalam surat Al-Hadid mm -hmm. Alam yani lil ladina amanu antakshaqul ubuhun dzikirillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk kembali kepada zikir Allah subhanahu wa taala. Langsung hari itu juga beliau bertaubat meninggalkan profesinya sebagai garong dan begal. Kemudian ke Mekah hidup sebagai al-mujawim tinggal di dekat Mekah mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajar-belajar, belajar-belajar, belajar terus. Nah. Rahimahullahu taala. Ini Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada satu hal yang mestinya membuat kita semangat untuk belajar Islam. Nah, belajar Islam ada sesuatu yang mestinya mendorong kita untuk semakin banyak kesempatan itu digunakan belajar Islam, ajaran yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ketenangan hidup. Ketenangan. Hidup. Semua orang ingin mencari ketenangan hidup. Padahal ketenangan hidup itu ada di dalam Islam. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran Al-Karim dengan baik Mereka yang bisa menggali makna yang terkandung dari tiap-tiap ayat Al-Quran Itu pasti bisa merasakan ketenangannya Pasti bisa nah, Inginnya membaca terus Al-Quran itu Tidak ingin berpisah dengan Al-Quran nah, Kenapa? Membaca Al-Quran itu menenangkan hati, menenterangkan Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal Ketika kita mencintai Allah, cintailah kalamullah, firman-Nya. Kalau kita sudah benar-benar mewujudkan cinta kepada kalamullah, Allah pun akan cinta kepada kita. Kalau sudah dicintai Allah, berbagai macam ketenangan dan ketenteraman akan disiramkan, dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, dulu ada sahabat Nabi. Malam hari salat malam, membaca Al-Qur'an. Setiap kali membaca Al-Quran Kudanya Yang diikat Di salah satu tonggak Kayu begitu, di samping rumahnya Itu pasti jingkrak-jingkrak Seperti melihat sesuatu yang aneh Tapi kalau beliau diam Kudanya ikut diam Baca Al-Quran lagi, dalam periode yang lain disebutkan surat Al-Kahfi Membaca Al-Quran lagi, kudanya jingkrak-jingkrak lagi Khawatirnya lepas Karena ada anaknya yang Yang tertidur Takutnya terinjak anaknya. Dalam riwayat disebutkan seperti itu. Nah. Ternyata selesai sholat, lu menyaksikan. Ada awan yang turun dari atas menaungi rumahnya. Kemudian awan itu kembali naik ke atas. Pagi hari, pagi harinya sahabat itu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pengalamannya malam itu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Til kasakina tu tanazzalatil Quran. Dalam riwayat yang lain Kilkal mara'ika Tanzilu litastami'a Al-Quran Kata Nabi Ali A.S. Yang engkau saksikan itu adalah Sakinah, ketenangan yang Allah turunkan dari langit Riwayat yang lain menyebutkan itu Para malaikat Yang dilihat kuda itu adalah para malaikat Allah yang turun dari langit Hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Sekarang bayangkan sebuah rumah tangga contoh yang setiap anggota keluarganya selalu membaca Al-Quran betapa tenangnya rumah itu dijauhkan oleh Allah dari syaitan dan godaan-godaannya nah, bayangkan setiap hari yang terdengar adalah bacaan Al-Quran rumah-rumah yang lain yang terdengar bukan bacaan Al-Quran dari dangdutan, campursari rock and roll, pop, dendut apalagi jadilan berbagai macam musik, tapi dari rumah itu bacaan dan lantunan Al-Qur'an yang terdengar. Itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Dan jaminan dari Allahu Azza wa Jalla ketenangan dan ketenteraman itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah tangga itu tenteram, tenang, jauh dari konflik, jauh dari masalah. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada konflik yang muncul, segera terselesaikan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Iqra'ul Baqarah wa Ali Imran." Bacalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, "Fa innal fa inasyaitana yafirru minal baiti allazi tukra'u fihi al-Baqarah wa Ali Imran." Nabi mengatakan, "Bacalah Al-Baqarah dan Ali Imran karena rumah yang di sana dibacakan Al-Quran Surat al Baqarah dan Na Ali Imran Syaitan itu akan lari terbirit-birit Mendekat aja gak berani Padahal sumber masalah, sumber konflik itu dari mana? Dari syaitan Kalau syaitan ini sudah lari terbirit-birit Insyaallah keluarga itu akan tenang, tenteran, bahagia Ini mestinya nah Kesadaran kita untuk bisa membaca Al-Quran Sehingga ketenangan Allah itu turun, Allah itu sehingga ketenangan itu Allah turunkan, sehingga syaitan itu Allah usir dan Allah jauhkan dari rumah tinggal rumah rumah tangga kita mestinya menjadi sebab kita semangat belajar agama, semangat Islam. Nah, cuba sekarang. Nah, barakallahu fikum data yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia tentang apa namanya peratusan umat Islam yang bisa membaca Al-Quran dan yang tidak bisa membaca Al-Quran hampir 80% umat Islam di Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. 80% itu bukan sedikit, bukan 1 juta, 2 juta. Kalau sekarang populasi umat Islam di Indonesia, katakan 210 juta. 210 juta, berarti 80%-nya berapa? Hmm? 165. Cepat ya, Mas Rai. Ya, 165 juta orang muslim nggak bisa membaca Al-Quran di Indonesia? yang 80 yang sisanya 20% itu bukan berarti pintar membaca Al-Qur'an. Kan itu ya. Sekalipun bisa baca Al-Qur'an, apakah dia bisa memahami maknanya? Kalau betul-betul dia bisa memahami maknanya, apakah makna yang dia pahami itu benar? Kalau memang dia benar memahami Al-Qur'an, apakah bisa dia amalkan? Oh tinggal dikit, dikit, dikit sekali. Kalau sudah bisa dia amalkan, apakah dia dakwahkan? Tambah sedikit lagi. Kalau betul-betul bisa dia dakwahkan apakah ikhlas dalam dakwahnya? Oh tambah sedikit lagi. Ente, <tuh> ente. <tuh> <tuh> Alhamdulillah. Nah, sehingga kita itu sedih sekali kalau melihat generasi muda umat Islam. Sekarang anak-anak muda itu yang senangnya apa kumpul-kumpul segala macam, misalkan garuk semua, kumpulkan semua. Nah, kerjasama dengan pemerintah setempat, misalkan yang hura hura macam kumpulkan semua. Nah, hukumannya kalau ingin bebas dari penjara, coba baca Al-Quran dengan baik dan benar. Satu halaman aja, benar loh tajwidnya kalau benar langsung bebas kamu saya yakin gak ada yang bebas bener loh kan gitu, gak usah bayar uang, gak usah bayar uang jaminan, gak usah buat surat pernyataan pokoknya ketangkep semua yang malam bingung ramai-ramai itu segala macam jingkrak-jingk oh, buat keributan itu anak nak pang dan yang semisal tangkepin semua kerjasama dengan pemerintah, contoh misalkan kan ya nah, kerjasama dengan pemerintah karena mengganggu warga masyarakat syaratnya, coba Pak Ustadz dites yang bisa baca Al-Quran, langsung bebas Aduh, berapa yang tersisa itu? La haula wala quwata illa Yang bisa baca Al-Qur'an direkrut menjadi penyanyi nasional, menjadi artis biduanita. Kenapa? Kualitas suaranya bagus karena dulu menang MTQ. Kan banyak lo penyanyi kelas nasional yang latar belakangnya juara MTQ. Gitu Mas Roy. Betul enggak? Oh iya. Banyak, enggak usah disebut nama-namanya. Nanti ketahuan. Tapi banyak lah kasus seperti itu juara MTQ hibukannya apa agar menjadi dai dai ya ustaz-ustazah mengajak umat kepada yang lurus enggak? malah ditarik oh, kualitas suaranya bagus ini tarik suaranya kalau dipoles sedikit aja bisa menjadi penyanyi kondang legenda musik Indonesia nah, ini, apalagi artis-artis penyanyi dari Jawa Baratan itu begitu Ustaz, Ustaz itu banyak dari MTQ mereka itu betul <strengthen> <tengius> ih bisa tidur bohong ini <tengius> Banyaklah kasusnya seperti itu Kan itu subhanallah Jadi ada banyak alasan Kalau ditanya alasan kita ngaji itu apa Banyak alasannya Gak akan ada habisnya alasan itu ditemukan Misalkan Al-Imam Ibnul Qayyim al, Ibn al, al Jauziyah Dalam beberapa bagian kitabnya Miftah dari saadah Itu menyebutkan ratusan alasan kenapa kita harus ngaji Nah mulai dari derajat yang ditinggikan Allah SWT Dicintai malaikat-malaikatnya Dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Kan gitu ya. Pahala yang didapatkan berkali-kali lipat. Karena satu mendapatkan sepuluh. Nah, demikian juga dia mendapatkan pahala. Dari orang yang dia ajaknya Itu akan mempermudah jalannya menuju surga. Akan dijauhkan dari malapetaka dan bala. Ada seratus alasan lebih. Kenapa kita harus ngaji. Kenapa kita harus belajar Islam lebih dalam lagi. Nah, Kalau contoh yang saya ambil Dalam kesempatan sore hari ini Adalah keinginan kita untuk mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar nah, Usianya sudah tua Tapi membaca Al-Qurannya belum bisa Ini saya ngomongnya agak pelan Biar tidak tersinggung <tik> Jangan marah Jangan tersinggung Ini benar dari dalam hati saya Artinya kita sekarang umurnya sudah berapa? Rahabah Mahabul khamsin Pak Mul umurnya 50. Ini saya tidak ingin merendahkan. Nauzubillah saya merendahkan. Nah, saya tidak ingin merendahkan, hanya ingin mencoba menyadarkan sampai kapan kita seperti ini? Nah, sampai kapan kita seperti ini sudah merasa puas, sudah merasa cukup dengan ibadah yang kita lakukan selama ini. Bacaan Al-Qur'an kita mestinya dibenarkan. Mestinya dibenarkan. Semakin baik bacaan Al-Qur'an kita itu semakin terasa manis di dalam hati kita dengarkan. Betul, betul-betul bisa memberikan ketenangan. Allah kan sudah menyatakan. Nah, allazina amanu wathma inna qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tathma qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dipertegas lagi oleh Allah. Nah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu akan memperoleh ketenangan Dan akbaru zikrillah Tilawatu kalami Zikir terbesar dan terbaik Adalah membaca kalam Allah wa Membaca firman-firman Allah Al-Quran nah, Al itu kan mengajarkan kedamaian Al-Quran itu kan mengajarkan Yahdi lillatihi akwam Inna hadhal Qur'an Yahdi lillatihi akwam Sesungguhnya Al-Quran ini akan membimbing kita Menuju jalan yang paling baik, paling lurus Paling benar nah, Jadi apapun yang kita perlukan di dunia ini Ada di dalam Al-Quran Jawabannya nah, Ada di dalam Al-Quran jawabannya Maka puncak dan sumber ilmu itu Kembalinya kepada Al-Quran Al-Karim Siapapun dia yang ingin mencapai Tingkatan ilmu yang paling tinggi Dia harus menghafal Quran Dia harus menguasai Al-Quran Karena di dalam Al-Quran itulah ilmu dari semua cabang-cabang ilmu. Na'barakallahu fiku. Siapa yang tidak ingin membaca Al-Qur'an? dengan baik dan benar. Karena mereka yang membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar akan digolongkan bersama dengan para malaikat Allah. Siapa yang tidak mau digabungkan, dilevelkan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang pandai dan pintar, yang terbata-bata membaca saja dapatkan dua pahala. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih riwayat Muslim Al-Mahiru Bil-Quran Ma'al Kiramil Barara Walladhi Yatata'ta Lahu Ajran Nabi menyatakan, orang yang mahir dan pandai Membaca Al-Quran, digabungkan dengan Para malaikat yang mulia Yang baik, sementara mereka Yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata Yatata'ta, putus-putus Terbata-bata, tidak lancar, akan mendapatkan Dua pahala Pahala pertama karena dia pahala membaca Al-Quran. Pahala yang kedua karena dia dengan susah payah membaca Al-Quran. Luar biasa. Satu huruf Allah lipat gandakan menjadi sepuluh pahalanya. Nah, Nabi mengatakan. Man qara harfan min kitabillah. Falau hasanatun wal hasanatu bi ashri amtharihan. Hadith Abdullah bin Mas'ud r.a. Barang siap membaca. Satu huruf di dalam Al-Quran. Maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi sepuluh. Lakulul la alif lamim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Alif lamim itu bukan satu huruf, tetapi alif huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri. 30 pahala baru 3 huruf. Apalagi kalau sehari, dua hari, tiga hari. Inilah rahasianya kenapa para sahabat dulu mereka menghantarkan Al-Quran dalam periode waktu yang sangat singkat sekali. Ada menghatamkan 2 bulan sekali Ada menghatamkan sebulan sekali Ada menghatamkan setengah bulan sekali Ada menghatamkan sepekan sekali Ada menghatamkan setiap 10 hari sekali Bahkan ada sahabat yang menghatamkan Al-Quran Dalam waktu 3 hari sekali Seperti sahabat Uthman bin Affan, Afan Apa ia bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam 3 hari 3 malam Bisa, caranya gimana? Sekarang bacaan yang paling Apa yang tengah-tengah Tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat Itu satu juz setengah jam satu jus setengah jam Itu sudah bacaan bagus sekali Tidak terlalu cepat Berarti 30 jus berapa jam? Berapa jam Mas Rai? Satu jus setengah jam Kalau 30 jus 15, 15 jam 15 jam dibagikan untuk 3 hari 3 malam Sehari semalam berapa waktu yang diperlukan? 5 jam Kegiatan kita yang kurang makna dan artinya ada gak sampai 5 jam sehari-hari itu mulai tidurnya, seneng-senengnya tertawanya, guyonnya, futsalnya kan gitu naik motornya, kelilingnya kan gitu, main hpnya mancingnya apalagi kalau di total bisa gak sampai 5 jam itu? lebih ya? alhamdulillah, ada yang jawab lebih untung gak ada yang jawab enggak, gak ada gitu alhamdulillah ada yang jawab lebih Wajar ini Uthman bin Affan. Oh kan Uthman bin Affan. Apa, enggak sesibuk kita kata siapa Uthman bin Affan enggak sibuk. Uthman bin Affan itu Khalifah, Amirul Mukminin. Apa ada yang kesibukannya melebihi kesibukan Amirul Mukminin Khalifah Uthman bin Affan? Kita urusannya apa? Istri sama anak, rampung, selesai. Istri, urusan kita apa? Pondok pesantren. Urusan kita apa? Kantor. Berapa orang yang kita tangguh jawab ki, tangguh jawabi? Sedikit Ini Uthman bin Affan Dua per tiga dunia menjadi jawabnya. Radhiallahu ta'ala Ada yang lebih sibuk dari Uthman bin Affan? Sibuk-sibuknya beliau Ternyata Uthman bin Affan Radhiallahu ta'ala Tiap tiga hari, tiga malam mengkhatamkan Al-Quran Kenapa? Karena kekuatan untuk menghadapi semua masalah itu Ada di dalam Al-Quran nah. Sehingga tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada sakit Nah Apalagi kalau kita mau melihat usianya Uthman bin Affan itu meninggal dunia Usianya 83 tahun Masa kekuasaannya, kekhilafahannya itu 12 tahun Berarti menjadi khalifah usianya berapa? 70 Bayangkan usia 70 tahun mas, pak Tiga dari sekali khatam itu ngurusi umat Bukan se-Indonesia Berkali-kali lipatnya ukuran Indonesia Karena 2 per 3 dunia Jadi alasan apa kita ingin mengatakan tentang Uthman bin Affan Mau dikatakan masih muda katanya Siapa masih muda? 70 tahun kok masih muda Oh gak enggak si sibuk kita Loh khalifah kok gak sibuk? Gak punya anak, anaknya banyak Apa coba alasan kita? Kita gak ada yang sibuknya seperti Uthman bin Affan Kita mungkin sibuknya lebih daripada Uthman bin Affan Tapi sibuknya lain Kalau beliau sibuk ngurusi umat Kita sibuknya ngurusi Jawab sendiri ajalah Subhanallah Ini bukan ingin merendahkan Ini ingin memacu semangat ya Ayolah Arab Sampai kapan kita begini Kok ya berubah-rubah Coba kalau ditanya dibuat angket semua hari ini Gak usah keluar dari masjid Gak boleh semua yang duduk sekarang ini harus ngisi Dengan jujur Diakui Namanya disembunyikan dan disamarkan Kertas kosong Dalam seumur hidup sudah menghatamkan Al-Quran berapa kali Ya gitu Cukup ditulis umurnya aja, namanya asalnya pangkalan gun, mul, gak usah Gak usah itu. Coba kertas kosong, kemudian umur saya sekian Seumur hidup menghafal hantar Al-Quran 100 kali misalkan karena nanti kita buat data statistik Insyaallah, uang salafi ini. Bukan uang awam loh ini Salafi loh ini yang slogannya Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah, top banget ditanya, mas jenengkan ngajak kita Al-Quran dan Sunnah pun khatam pen jenengan itu waduh berapa ya bingung menjawab bukan karena saking banyaknya karena saking gak pernahnya kan itu, kapan ya asya Allah, iya iya, iya betul. jangan marah di -gur, di -gur, di -gur. ya kadang-kadang harus disentil kan ya, kalau gak disentil kadang, -kadang gak sadar disentil aja mungkin gak sadar Nah, jadi itu pertanyaan penting. Saya tidak ingin sekali lagi tidak ingin merendahkan, a'udzubillah saya ingin merendahkan. Saya cuma ingin mengangkat itu loh. Apa semangat kita? Ah, ini loh. Diangkat bareng-bareng. Berat ini tapi bareng-bareng yo gitu. Semangat membaca Al-Qur'an, semangat belajar Al-Qur'an. Kalau sampean yang pernah sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lihat orang-orang tua itu, orang sepuh-sepuh itu. Nah, begitu Pak Haji, menyaksikan orang-orang tua itu. Padahal orang Arab loh itu. Orang Arab itu baca al masih ada saja. Kenapa? Ternyata mereka masa mudanya dilalui begitu saja. Ternyata mereka tidak malu untuk ngakui, ya. nah, Tidak ada masalah misalkan usianya sudah 50 tahun. Ada misalkan teman kita usianya 50 tahun misalkan. Pengin berguru ngaji Al-Qur'an sama santri usianya 17 tahun, kan enggak ada masalah. Nah, ketika kita mau merendah, Allah tinggikan derajat kita. Ke derajat yang setinggi-tingginya. Jadi Al-Qur'an itu PR buat kita. Jadi jangan pernah merasa puas Jangan merasa tenang Meninggalkan dunia ini Kalau ternyata bacaan Al-Quran kita Masih belum benar Jadi semua target Target dan rencana kita itu Yang sudah tersusun rapi 1, 2, 3, 4, 5 digeser semua ke bawah Yang dari nomor 1 Diturunkan ke nomor 3 dan seterusnya Isi yang nomor 1 Pandai membaca Al-Quran 2, benar membaca Al-Qur'an tiga rajin membaca Al-Qur'an empat Al-Qur'an terus gitu. itu target kita seperti itu jadi jangan jangan merasa sudah selesai tugas kita wah, stu, wah aku tak nengini wah, wah sudah biar anak-anak muda aja <laughs> yang kita khawatirkan mental kita seperti itu lo <laughs> santai wabur <laughs> damai kita yang kita khawatirkan, yang kita khawatirkan, ternyata anak-anak kita pun menurun punya turunan mental seperti itu. Anak-anak juga, "Aku juga gitu kok, Bi. Aku tak niru Abi aja. Besok ben anakku aja, Bi." "Aku tak niru Abi aja. Kok sama kamu enggak baca Al-Qur'an enggak apa-apa? Muh aku. Lah Abi aja kayak gitu kok." Yang kita khawatirkan itu kalau misalkan mental itu turun pada generasi di bawah kita. Nah, mestinya yang sudah apa, sudah lewat itu diperbaiki Ayo Quran bareng -bareng, Belajar Al-Quran bareng-bareng sama anak-anak Sehingga generasi di bawah kita itu semangat Terbentuk Untuk mencintai Al-Quran Maka benar kata Uthman radiallahu Barang siapa yang beriman Dan benar imannya Lam yashba' bin Al-Quran Dia tidak akan pernah merasa puas dan merasa cukup Dengan membaca Al-Quran Sahabat Uthman bin Affan itu termasuk penulis wahyu Al-Quran Setiap kali ayat Al-Quran diantara sahabat yang dipanggil Nabi untuk mencatatnya Uthman bin Affan Al-Quran yang sampai kepada kita itu karya besar siapa? Uthman bin Affan Sehingga disebut mushaf Uthmani Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anbu nah, Ketika meninggal dunia posisinya dalam keadaan apa? Meninggal dunia dalam posisi seperti apa? Membaca Al-Quran Sudah tua seperti itu 80 tahun lebih Meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran Kenapa? Karena dibunuh oleh para pemberontak Darahnya mengucuri Al-Quran yang sedang dipegangnya. Subhanallah ini sahabat Utsman bin Affan. Sahabat yang malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Kalau Umar bin Khattab Syaitan takut ya. Umar bin Khattab itu syaitan takut ketemu Umar. Ada Umar lari, diri lari. Naam. Kalau kita jawab sendiri. Kebalikannya kan gitu. Malah mendatangkan syaitan Amin. <gif> Nah dengan syaitan. ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala nahu syaitan aja enggak mahu ketemu sama Umar karena apa? Menakutkan. Artinya mereka syaitan itu takut dengan Umar. Kalau Uthman, malaikat-malaikat Allah yang selalu taat, tidak pernah bermaksiat, itu malu dengan Uthman bin Affan. Kenapa? Saking dekatnya dengan Allah subhanahu wa taala, memiliki hubungan khusus. Caranya salah satunya dengan senang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Kalam. Bacaannya luar biasa, indah sekali Uthman bin Affan radhiyallahu taala nahu. Nah. Dulu disebutkan Rasulullah SAW ada di atas tempat tidurnya Nah bersama dengan istrinya Aisyah RA Dulu di awal-awal kedatangan di kota Madinah Nah sebelum ayat hijab itu turun Nah itu Nabi AS tersingkap pahanya sedikit Nah Abu Bakar As-Siddiq izin masuk diizinkan Rasulullah menerima Abu Bakar As-Siddiq berbicara dalam kondisi seperti itu Sambil tiduran pahanya agak tersingkap sedikit bicara Selesai pulang Abu Bakar As-Siddiq Berikutnya Umar bin Khattab yang minta izin ketemu diizinkan. Posisi Nabi masih belum berubah seperti itu juga. Paha agak sedikit tersingkap dalam keadaan biasa berbaring. Berikutnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala yang izin masuk. Nabi kemudian duduk, Aisyah kemudian disuruh masuk. Kemudian paha Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapi begini. Utsman kemudian masuk. Menyampaikan hajatnya bicara selesai. Pulang kata Aisyah ya Rasulullah. Hadis riwayat Muslim ini. Ya Rasulullah saya perhatikan Anda tadi Abu Bakar Siddiq Anda seperti ini, kamar begini. Giliran Uthman kok Anda perbaiki diri, merapikan, bahannya ditutup, kemudian duduk. Kata Rasulullah ala astahi, mimman tastahyi minhul malaikah. Wahai ya Aisyah, apakah tidak boleh? Apakah bukan sepantasnya seperti itu? Saya malu kepada orang yang malaikat-malaikat Allah pun malu kepada dia. Malaikat Allah itu malu kepada Uthman bin Affan. Malu kenapa? Karena ibadahnya. Karena ketaatannya. Karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada kalamullah kepada Al-Quran Al-Karim. Itu, itu. itu tentang Ustman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, sebelum kita seperti Ali tadi, sudah ya, ya, bertobat, ya, ya. ha? ya, ya. <laughs> sudah bertobat cuma tinggal diperbaiki kualitasnya. Jangan sampai seperti Ali tadi sudah diikat segala macam, baru apa apa. Allahu ala misaf, sudah satu jam lebih sedikit mudah-mudahan bermanfaat enggak usah banyak-banyak sedikit aja itu untuk mengkompori sudah cukup gua ya yang tinggal prakteknya seperti apa kan itu tinggal nanti tanya ke Ustaz Muhammad di sini Ustaz saya mau belajar Al-Qur'an ini gimana ada programnya enggak nah itu jawab Ustaz Muhammad dari komporan sore hari ini nah gitu subhanallahu wa bihamdik asyhadu la ilaha illallah astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh